Ancaman pidana terhadap putusan hakim ini akan mengancam independensi hakim dalam memutus satu perkara Hakim menjadi akan terganggu ketika dia harus mempertimbangkan suatu perkara kemudian memutuskannya Karena akan dibayang-bayangi oleh ancaman pidana ini Seharusnya hakim memiliki imunitas di dalam memutus satu perkara termasuk juga dampaknya Kalaupun ada ancaman pidana yang dapat diberikan terkait dengan proses persidangan atau putusan hakim maka ancaman pidana itu hanya terbatas apabila terdapat misalnya suap di dalam proses penyusunan putusan atau terdapat hal-hal pengaruh-pengaruh kekuasaan tertentu sehingga justru putusan tersebut menjadi tidak independen hakimnya menjadi tidak independen. Nah, ancaman-ancaman pidana terhadap itu bisa-bisa saja tapi kan di dalam RUU Mahkamah Agung ini, ancaman pidanya ya lebih karena putusan hakim yang yang dianggap akan menimbulkan onaran, akan menimbulkan huru-hara dan sebagainya. Itu tidak ada kaitannya dengan ancaman pidana, tarusnya tidak bisa diberlakukan. Lalu ada saran, Pak? Hal apa yang mungkin perlu ditambahkan atau diperhatikan dalam RUU Mahkamah Agung ini? Ya, hakim boleh saja diberikan satu pedoman dalam memutus satu perkara gitu ya. Tapi tidak boleh kemudian sampai mengancam dengan ancaman pidana terhadap si hakim. Karena putusan itu kan dia masih untuk tingkat pertama masih bisa diuji tingkat berikutnya tingkat banding sampai tingkat kasasi di dalam memutus satu perkara itu juga kita tidak bisa melihatnya secara e, generalis tapi kita harus melihatnya secara kasusistis dalam hakim mempertimbangkan suatu putusan maka dia melihat bagaimana kasus itu terjadi fakta-fakta yang ada dan satu kasus dengan satu dengan kasus lainnya tidak bisa dipersamakan nah, sehingga tidak tidak boleh ada ada hal-hal yang akan selain akan mengganggu Kepenjelasan hakim juga akan merusak cara pandang kita terhadap satu perkara yang sedang diproses di persidangan. Nah, jadi semestinya pasal mengenai ancaman pidana terhadap putusan hakim itu ditiadakan dan ini harus menjadi pertimbangan bagi pembuat undang-undang. Demikian pengacara Taufik Basari. Saya Wendy Lim.